Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'ad Hadratil Mukarramin Ma'ashir ulama <Sessizia> al-fuzala Ma'ashir al-asadidha al-qurama Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadiran Jemaah Kehajian Tafsir Ribad di Masjid Muhajirin Yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan yang baik bagi kita untuk dapat hadir dalam menunaikan satu kewajiban agama yaitu tolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai tempat ini dan nanti hingga kita pulang kembali ke rumah masing-masing. Diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT Allah SWT Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Kalau dalam pertemuan ini Suara saya tidak seperti Kesempatan-kesempatan berikutnya Allah menguji sedikit kenikmatan yang biasanya diberikan kepada saya dengan suara yang keras, sudah hampir seminggu ini menjadi sedikit berkurang yaitu agak serak-serak karena pengaruh batuk. Mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga kita diberi kesehatan hingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan-kegiatan kita kalau dicoba oleh Allah diberi musibah sedikit saja, sakit, wah ini banyak hal yang dicabut dari kenikmatan tersebut ya. Hanya diberi batuk saja ini rasanya saya pribadi merasakan banyak hal yang tidak dapat saya penuhi dalam kewajiban tersebut baru diberi cobaan batuk. Ya. Gimana dengan saudara-saudara kita yang sekarang ada di rumah sakit Obname dan lain sebagainya? Ya, dan? mereka ingin melaksanakan kewajibannya, entah itu kewajiban beribadah kepada Allah, kewajiban mencari maisha untuk keluarganya, tapi karena sedang sakit di Obname maka tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Karena itu kita yang berisihat tentu perlu dan sangat wajib untuk merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Baiklah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, sebelum bacaan membaca tafsir, saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Sebagaimana tadi di dalam Keterangan besok Itu tanggal 1 jam ya. Mestinya bukan besok Tadi tanggal maghrib azan maghrib itu sudah masuk Waktu rojan Jadi malam hari ini kita sudah masuk Tanggal 1 rojan Karena pergantian hari Menurut perhitungan Bulan Islam Itu adalah mulai tanggal maghrib begitu huruf syames terbenam matahari maka sudah pindah hari. berarti hari ini hari apa berarti hari Senin menurut perhitungan bulan Islam ya hari ini adalah tanggal satu Ramadan hanya saja puasanya kan tidak ada puasa malam itu maka disunahkan puasanya tetap esok pagi mulai dari apa? Azan subuh, jadi akhir, yaitu kalau orang simo sali tarhim itu akhir, ya. sebelum masuk waktu imsak itu akhir. Tapi batas akhir makan adalah dikumandangkan azan Allahu Akbar pertama itu berarti selesai waktunya malam hari tidak boleh makan lagi, ya itu. Lalu nah, mulai puasanya berarti mulai kapan? wajib puasanya kalau memang harus berpuasa memulainya puasanya sunnah tapi meninggalkan makanan kalau sudah puasa itu jadinya wajib meninggalkan makan dan minum yaitu tatkala pertama kali dikumandangkan Allahu Akbar pada azan subuh. Kadang-kadang ada orang yang salah memahami ya, Saya mau puasa entah puasa fardhu, misalnya Ramadan atau puasa sunnah seperti besok puasa apa, perocap, ya nah, begitu makan sahur jam 3 akhirnya dilanjut nah, dilanjut ngopi, rokok barang demikian, ya kemudian ada azan dengar azan, Allahu Akbar Allahu Akbar azan apa, subuh rokoknya belum selesai katanya ah azannya belum selesai saja. Nanti kalau sudah terakhir la ilaha illallah baru ditaruh. Ini batal puasanya. Puasanya batal. Jadi akhir wajib tidak makan, meninggalkan makan dan minum adalah awal dari lafaz Allahu akbar-nya azan subuh. Azannya mana? Apalagi di semua atau di Malang ini banyak azan yaitu azan yang pertama kali didengarkan. Ya, pertama kali didengarkan. Kadang-kadang azan kan ada masjid ini dengan masjid sana sama, ada pilih masjid sana aja, agaknya lambat. Ya kalau azannya udah setengah 6, kalau kerinan kan repot ya. Nah, jadi awal pertama azan didengarkan yaitu sudah dipakai patokan. Itu yang wajibnya. Tapi yang paling untuk menyelamatkan keabsahan puasanya adalah imsak Kalau orang Singosari gampangnya Tarhem gitu ya. Tarhem itu setengah jam Sebelum azan subuh ya Sebelum azan subuh tarhem Berapa jam biasanya? Setengah jam Ya ya itulah kurang lebih sebelum itu Sudah menyudahi makan dan Minum Barangkali itu Dan mulai hari ini terhitung Tanggal 1 rojam Memang tidak ada hadis sohe Atau mutawatir tentang Perintah, puasa, sunnah, rojab Tidak ada Biasanya orang-orang Maksudnya -orang, orang wahabi biasanya Bilang, apa puasa rojab Tidak ada dalil hadis sohehnya Ya memang tidak ada dalil hadis sohehnya Satu Tapi runtutan hadis-hadis Hasan bahkan Mayoritas Ulama itu mengatakan Amalia umat Islam Itu tidak harus tergantung Hadis soheh Kenapa demikian? Karena yang namanya hadis dihukumi soheh itu di zamannya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu jauh-jauh hari lahir setelah Imam Syafi'i. Jadi dulu di zaman Nabi dan di zaman para sahabat, kemudian kurun berikutnya para tabi'in, kurun ketiga. Kemudian kurun berikutnya yaitu tabiut tabiit. Kemudian kurun berikutnya yaitu kurunnya para imam empat mazhab yaitu imam Abu Hanifah imam Malik, imam Syafi'i dan imam Ahmad bin Hamzah. Ya, itu mereka berpuasa rojab. Mereka mayoritas berpuasa rojab karena itu VKVK -VK menerangkan sunnahnya puasa rojab. Sudah mereka wafat. Muda lahirlah murid-murid Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i Syafi punya murid lagi. Ya, Imam Ahmad. Wafat Imam Ahmad punya murid, punya murid, punya murid. Lahirlah Imam Bukhari. Lahirlah Imam Bukhari. Baru di tangan Imam Bukhari itu mulai banyak pemalsuan-pemalsuan hadis. Maka Imam Bukhari dan kawan-kawannya menilai memberi hukum hadis-hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bagaimana dengan riwayat Imam Syafi'i yang enggak dinilai? Masa seperti kita hidup ya, menilai sampainya Wali Songo. Wali Songo itu bener apa enggak bener? Lah, ya, siapa kita kan gitu kan ya? Siapa kita? Kita ya. Maka tidak ada yang namanya hadis Sohe meriwaikan tentang puasa Karena Puasa apa namanya Rojab Karena apa? Hadis-hadisnya dibawa oleh ulama-ulama terdahulu Sebelum lahirnya Imam Bukhari Gila sih ya? Nah ini bukan berarti Tidak ada hadis Sohe Berarti dilarang puasa Rojab Tidak demikian Para sahabat melaksanakan puasa Rojab Seina Abdullah bin Umar melaksanakan puasa Rojab Sahabat ini tak nah, sahabat melaksanakan puasa rojab masa disalahkan oleh orang wahabi yang baru lahir kemarin sore. Eh, sahabat kamu salah kamu, nak kamu puasa rojab. Eh, ya, nah, tak ada hadis tohnya. Siapa wahabi? Siapa para sahabat perlu dilututkan dulu. ya. Maka kalau kita mendengarkan atau tulisan, apalagi zaman sekarang ya, musimnya SMS, WhatsApp dan sebagainya ya. Nanti ada anak muda-muda ada keterangan. Puasa rojab tidak ada dalilnya artinya tidak ada dalil hadisnya yang sohie ini terlalu tergesak-sak terlalu apa ya terlalu sembrono di dalam menghukumi suatu amalan ibadah yang jelas para ulama salaf sepakat tentang sunnahnya puasa sunnah apa kok ya. sebagian para ulama mengatakan termasuk juga Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Makro berpuasa rocap sebulan suntuk Itu makro menurut Imam Ahmad bin Hambal Maka menurut para imam-imam itu hendaklah dalam melaksanakan puasa rocap Dikurangi barang 1-2 hari Sehingga tidak seperti bulan Ramadan Sebulan suntuk Kasarnya kalau ingin melanjutkan puasa rojab ya paling tidak sampai tanggal 27 rojab selesai ya itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal jauh beliau wafat Imam Bukhari belum lahir ya belum ada hadis yang namanya hadis soh He, jelas ya nah, jadi kita mengikuti imam-imam terdahulu lah, kenapa kok Imam Bukhari tidak menilai hadisnya soh He, belum waktunya karena belum lah waktu itu. Jelas ya? Masa orang yang belum lahir terus menghukumi hadisnya Imam Ahmad bin Hambal yang sudah lahir kan enggak bisa. Jelas? Ya? Enggak masuk akal. Jelas Pak ya? Ibu jelas pun nggih? Monggo kelas pagi. Yaus dari surat Al-Qiyamah nomor ayat 16. Judulnya di dalam buku Departemen Agama Tertib Ayat-ayat dan Surat-surat dalam Al-Qur'an menurut ketentuan Allah. Itu tentang masalah kedisiplinan di dalam mempelajari Al-Qur'an. Tata cara belajar Al-Qur'an. Ini diajarkan oleh Allah perintah kepada Malaikat Jibril dan langsung ke Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya bacakan Saya akan cerita sedikit tentang kehidupan saat itu Tegalah awal-awal Al-Quran ini turun Tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai seorang utusan Beliau ingin sekali cepat Memahami dan menghafalkan Al-Quran Karena Al-Quran adalah wahyu Dari Allah SWT Sebelum beliau diajari kata caranya, beliau beristihad Nabi Muhammad beristihad apa itu istihad beliau? istihad di dalam praktek tadkala Malaika Jibril AS menurunkan ayat-ayat Al-Quran maka seketika itu juga Nabi Muhammad mengikutinya jadi seperti ditalkin di talqin ya. nah, misalnya Malaika Jibril mengatakan Bismillah belum selesai, belum selesai bismillahirrahmanirrahim. Begitu bismillah, maka Nabi Muhammad mengikuti bismillah begitu. Belum tuntas sampai bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Jelas. Coba ini sama Akhina. Adik bisa, ayo, Nak. Seperti Nabi Muhammad dengan Malaikat Jibrilnya Nabi Muhammad salah Yes, ya. Tergesa mengikuti. Namanya tergesa mengikuti. Paham? Terjadi seperti itu. Ya. Jadi malangnya Ciprill membaca belum selesai. Nabi Muhammad mengikutinya. Kenapa kok begitu? Takut-takut kata Nabi Muhammad dalam isyiatnya. Nanti saya enggak nututi gimana? ternyata metode itu salah menurut Allah Subhanahu wa taala. Paham? Barangkali yang benar demikian. Saya selesai dulu, dikamu ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar demikian. Yang salah, coba ya bilang lagi yang salah ya. Jangan terlalu dekat sama saya. Tapi salah ya. Bismillahirrahmanirrahim Ini metode yang salah Jelas? Terjadi seorang yang itu Faham Pak ya? Bu, faham ya? Maka turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim La tuharrik bihi isahana kali ta'jabi Janganlah kamu gerakkan lidahmu Untuk membaca Al-Quran Karena hendak cepat-cepat menguasainya. Maksudnya Nabi Muhammad takut ketinggalan bacaannya. Maka Nabi Muhammad mengikuti seperti tadi itu. Ya dalam konsep tata cara baca yang salah. Bapak-bapak? Maka dikatakan diberi pemahaman oleh Allah. Ya Nabi Muhammad. Kamu jangan mengikuti cepat-cepat begitu. Kamu dengarkan dulu sampai tuntas baru kamu mengikuti. Itu metode. Ya, jadi belajar Al-Qur'an juga ada metodenya juga, bukan asal-asal. Paham ya? Inna alaihi wasallam. Sesungguhnya atas tanggungan kami lah kami Allah di sini. Mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya begini, Wahai Nabi Muhammad, kamu jangan tergesa-gesa untuk mengikuti malaikat Jibril. Tuntaskan dulu pendengaranmu mendengarkan malaikat Jibril. Kamu tuntaskan dulu. Jangan khawatir, kami Allah yang pasti akan memberikan ketetapan hafalan Quranmu dalam dadamu itu nanti kami Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walaupun Nabi Muhammad utusan Allah, tapi ada keistimewaan. Apa keistimewaan? Al-Quran itu benar-benar diturunkan lewat lisannya Maliki Gibriin diterima oleh lisannya Nabi Muhammad Estafet. Walaupun Allah mampu, wah Allah itu mah berkehendak mampu saja Allah tiba-tiba Nabi Muhammad tanpa mendengar apa-apa tiba-tiba Al-Qur'an ada dalam dadanya itu mampu tinggal mengatakan kun fayakun jadilah nah, akan terjadi tapi untuk Al-Qur'an tidak demikian jelas untuk Al-Qur'an tidak demikian yang diberlakukan oleh Allah pada Nabi Muhammad maka Nabi Muhammad harus belajar syafaawiyan dari lisan menuju lisan secara lisan kepada Walaikin Jibril. Tata caranya pun tidak boleh tergesa-gesa. Tiada, ya, Harus satu-satu, diajari satu-satu satu ayat, dibirukan satu ayat. Bukan tergesa-gesa seperti tadi itu contoh. Ada aturan mainnya. Ya, ini Al-Qurut. Tidak. Fa'idha koronau fadjabi khusana'ah <tuh -tuh> Apabila kami, kami Allah Mengutus Malaika Jibril Telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu Biarkanlah kami Allah menyuruh Malaika Jibril Menuntaskan bacaannya Kalau Bismillahirrahmanirrahim Sampai titik Tetapi Kuran baru kamu ikuti Ini tata cara belajar karena itu non sewu ibu-ibu nih non sewu kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang sebagian juga bapak-bapak kadang-kadang ada orang mengajar ngobrol sendiri ya, tidak nggak cocok dengan ajaran Qurannya kalau ada yang mengajar dengarkan dulu nanti kalau sudah selesai pengajiannya baru ngobrol lah begitu ya padahal juga ada orang bertanya tergesa-gesa Pelajaran belum selesai, nah, jom bertanya. Ya tak? Padahal Qur'annya tidak mengajar gitu. Ini ayat Al-Quran mengajari umat gimana caranya, tata cara belajar. Selesaikan dulu satu misi, baru bertanya. Selesaikan dulu satu pelajaran, baru selesai ngobrolkan gitu ya. Begitu ternyata. Paham ya? Makanya dalam dunia Al-Quran. Inna alihina bayana. kemudian sesungguhnya atas tanggungan kami Allah juga penjelasannya nanti Selana Nabi Muhammad mengikuti apa aturan main belajar Al-Quran kepada Manika Jibril kemudian Allah berjanji Nabi Muhammad diberi pemahaman penuh terhadap bacaan-bacaan Al-Quran yang beliau hafalkan masjid tapi tata caranya harus benar Wang Nabi Muhammad saja, sahaja ya Ditegur oleh Allah SWT Kenapa sebabnya? Beliau beristihar mengikuti Malaikat Jibril membaca Al-Qur'an Belum pada waktu selesai ya Maka kalau kita sedang darusan Kita sedang baca Al-Qur'an Ada kesalahannya Ditegur sama kawan yang lebih mengerti Harus bagaimana? terima kasih nabi muhammad itu loh ditegur apalagi kita, ya bu, nabi muhammad saja ditegur apalagi kita. Kadang-kadang kita ini ada kadang-kadang ada di antara kita yang hatinya itu takabur, apa takabur sombong. Aku lebih pintar kepokon, tau pos saya baca kamu salahkan mana lebih tua, mana lebih duluan nasi, aku. Guruku hebat-hebat misalnya. Akhirnya ketika kalian tidak ditegur. Tidak mau. Kenapa? Ya, merasa gengsi. Lihat Nabi Muhammad diajari tidak gengsi. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Yang dibaca, Mulai zaman sahabat sampai hari kiamat. Ini cerita masih ada. Nabi Muhammad ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena istihad. Salah dalam artian. Beliau metode belajarnya. Awal-awal terhadap Al-Quran itu salah, kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu SWT. Luar biasa pendidikan, seorang rabi. Ya. Apakah karena Nabi Muhammad salah dalam berisiat ini kemudian jatuh mahkomnya Nabi Muhammad? Sama sekali tidak. Tapi Muhammad tetap adalah makhluk yang derajatnya paling tinggi, dia ada yang menyamainya. Tidak ada makhluk manapun yang dapat menyamai kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ditegur tidak marah Nabi Muhammad. Ditegur diamalkan teguran tersebut. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutkan. Ya, humma inna 'alaina bayana kemudian sesungguhnya atas lakukan kami lah penjelasannya. Nanti setelah Nabi Muhammad menguasai Al-Quran dengan penuh, dengan hafalannya. Maka Allah berkenan untuk memberi keterangan kepada Nabi Muhammad dengan sefaham-fahamnya. Maka di sini ada kalanya melewati ayat-ayat yang lain. Yaitu satu ayat menerangkan ayat sebelumnya. Ada kalanya juga bil bilfahmi. Yaitu ilham. Nabi Muhammad langsung beri ilham, faham. Yang itu nanti tercetus dalam bahasa kita sebagai hadis Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Menurut para ulama dikatakan Dengan ini bahwa ayat satu itu bisa mentafsiri ayat yang lain Atau ada kalanya hadis Nabi mentafsiri ayat-ayat Al-Quran Ya untuk memahami syariat Islam Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Tentu Nabi Muhammad membutuhkan penerangan kepada umat Nabi Muhammad butuh menerangkan kepada umat Tentang syariat yang diperoleh dari Allah SWT Sedangkan kepahaman umat itu beda-beda Tingkat IQ atau tingkat pemikiran umat berbeda-beda Maka Nabi Muhammad membutuhkan penerangan-penerangan ada penerangan itu dengan metode dari Al-Quran diambilkan dengan ayat yang lain sesama Al-Quran. Tapi juga ada kalahnya Al-Quran diterangkan dengan bahasa manusia. Siapa manusianya? Yaitu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jadi hadis-hadis itu sebenarnya mayoritasnya adalah menerangkan tentang kefahaman Nabi Muhammad terhadap Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celahnya. Contoh di dalam ayat Al-Qur'an ada keterangan As-sariq was-sariqah faqtu aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya. Itu hukuman. Hukuman pencuri adalah potong tangan. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an secara umum tidak ada keterangan batasannya mana. Kalau panjenengan katanya tangan itu, mohon saya lupa. Jenengan yang pakai kacamata itu, saya mau tangan itu yang mana, Pak? Coba selamat pegang tangan sama yang kanan. Tunggu. Yang mana tangan saya? Ini, jari itu namanya, tapi juga tangan, ya. Manalah kita tangan? Pak nah, itu sini juga, ini Siku juga tangan, ya, Pak. Mana lagi, Mas, tangan? Paling dukur mana? Paling atas. Ini kan pundak ini namanya tangan. Iya, enggak? Jadi kalau sudah ada keterangannya dalam ayat Al-Qur'an, faqtou aydiyahuma. Kalau ada pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, menurut hukum syariat harus potong tangan. Berarti mana tangan ini dipotong? Kan bebas kayaknya ya. Boleh apa namanya ini pundaknya apa pundak ini? Bahunya boleh. Iya, enggak? Apanya sikunya boleh kan gitu kan ya? Lengan tengah -teng tengahnya ini boleh atau apa ngukel-ugel tangan apa ugel-ugel ini. Pelgelangan tangan boleh, driji juga boleh, kuku juga tangan kan kuku ini ya. Kalau yang dipotong kukunya toh ya enak nah kan, gitu ya. Karena enggak ada keterangan di dalam al Jelas? Siapa yang menerangkan bahwa yang dipotong tangan itu adalah dari kok kok itu? Kau itu ini pergelangan tangan adalah hadis nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merangkan potong tangan bagi pencuri menurut syariat Islam adalah pergelangan tangan adalah hadis nabi. Dari mana hadis nabi faham? Dari mana nabi faham? Dari sini. Luma inna alina baya kemudian kami allah. Lah yang memberi kepahaman kepadamu hai Nabi Muhammad tentang Al-Qur'an yang telah kami turunkan itu, maka tercetuslah keterangan hadis-hadis ah, ini untuk memperluas pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Ah, jelas ya? Bahkan luar biasa masyarakat umat Islam ini kan berkembang ya. Pada akhirnya Bumi berputar terus. Masa semakin lama semakin berkembang. Itu Nabi Muhammad memberi aturan. Memberi aturan tidak baku. Aturannya apa? Beliau di samping banyak perintah kita ini. Untuk terus berpegang tegur dengan Al-Quran. Maka beliau mengatakan. alaikum bisunneti wa sunnetil kulafa irashidi namil ba'di. Tidaklah kalian bertekan teguh dengan sunnahku, yaitu hadis-hadisku. Yang mana hadis-hadis itu menerangkan kelengkapan Al-Quran. Dan juga sunnahnya alias kepahaman Al-Qulafur Roshidun. Yaitu Sena Ubakar, Sena Umar, Sena Uthman, Sena Ali. Menurut keterangan sebagian para ulama, dikatakan tambah lagi. Yaitu Sena Umar bin Abdul Aziz. Itu namanya lima Kulafur Roshidun. Itu juga pekan karena mereka juga bisa memberi kemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Ada tambahan. Bukan mengarang syariat, tapi memahami syariat. Setelah itu, ada hadis lagi. Al-ulama warasatul ambiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Bukan para ulama itu mencetuskan atau membuat syariat baru, bukan. Tapi para ulama itu sebagai Kepanjangan tangan Atau kepanjangan lisan Dari Al-Quran dan Hadis Untuk memudahkan Masyarakat umum, masyarakat awam Memahami hakikatnya syariat. Maka ada namanya istihad para ulama Istihad para ulama Jelas ya? ya? Itu semacam ya. ya. Contoh konkret contoh konkret kan ini seorang bupati lah seorang bupati itu kan tidak bisa melaksanakan kewajibannya meramut seluruh dan saya seorang bupati bisa atau tidak meramut seluruh kepentingan di kabupaten kalau tidak ada tangan-tangan yang lain seperti sampel PP misalnya dan perangkat-perangkat yang lain tidak mungkin jelas ya bahkan misalnya di sini ini wilayah Kabupaten Malang belum tentu bupatinya tahu masjidnya belum selesai ya dah belum tentu Pak perlu apa perlu perangkat perangkat itu apa yang bisa menerangkan kepada Pak Bupati misalnya laporan lah nah nanti Pak Bupati tinggal koyak oh, direkap sana nyuruh ini, nyuruh ini, nah nanti masih perlu lagi, takmirnya perlu, begitu Pak Bupati ngasih duit misalnya, sumbangan, rekap masjid, takmir tidak bisa tinggal diam, soalnya apa, soalnya kan butuh tukang, kalau misalnya diplot kata Pak Bupati, yoi tukangnya dari sini semua, akhirnya diambilkan tukang dari kepanjen, suruh garam di sini, kira-kira masjidnya gak berada, wis oh, di setting koyo gini-gini sampean bingung saja sok co jare di ya Maka butuh, butuh apa? Butuh seorang yang mampu menerjemahkan pada pak tukang, tukang itu. Ini sudah tak cor sekian ini gini ini ngecetnya begini begini begini. Inilah bahasa agama. Paham? Pekerjanya ya tinggal kerjakan sok. Sarannya butuh mandor kan gitu kan. Kalau mandornya tidak ngerti permasitan di dalam sini ya tidak sesuai dengan harapan kita. Betul tak? Nah? Begitu, jelas ya. Jadi ulama itu ibarat semacam mandor, budaya menerjemahkan yang dari atas kepada yang paling bawah untuk kefahaman. Demikianlah nah, sirkulasi di dalam dunia keagamaan juga, jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Kalal tuhhibun al ajiyah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia Mencintai kehidupan dunia Ini Khitob kepada orang-orang Kafir Quraish Tadi Khitob pembicaraan Kepada Nabi Muhammad Sekarang ini babnya sudah pindah Babnya sudah pindah Sudah tidak kepada Nabi Muhammad lagi Tetapi kepada kaum kafir Quraish Ini namanya Asbabun Nuzulnya ya. Sebab turunnya ayat Talabal Qibbun al-Ajila Yaitu diturunkan kepada orang kafir Quresh Tapi perlu diketahui Walaupun ini tujuan Al-Qur'annya Turun pada kaum kafir Quresh Tapi juga Manfaatnya yang tersirat Juga untuk kita semuanya Sebagai umat manusia Apa itu? Sekali-kali jangan demikian Sebenarnya kamu ya hey manusia Mencintai kehidupan dunia Maksudnya saat itu Tidakala diberi pelajaran Keislaman oleh Allah lewat Nabi Muhammad maka orang-orang kafir Quraisy menolaknya. Mereka tidak mahu mendengarkan kehidupan akhirat, kerana namanya agama itu kan ajaran akhirat. Tapi orang-orang kafir Quraisy saat itu lebih memilih kehidupan dunia. Mereka tidak percaya, bahkan tidak percaya adanya kiamat, tidak percaya adanya apa kehidupan yang akan datang, siksa kubur tidak percaya. Mereka yang penting ya sudah sekarang sekarang. Sebagaimana tadi adik kita Sultan tadi ceramah ya kita ini suka maksiat tapi kita lupa kematian kita seakan-akan hidup ini selama lamanya di dunia kapan kita ini takut kepada Allah mengurusi kehidupan yang sebentar lagi akan kita temui kan gitu ya di mana ini di alam kubur sudah siapkah kita ternyata kita belum siap intinya kan demikian orang kafir pun demikian mereka sudah mencari segala macam kenikmatan untuk apa untuk hidup di dunia saja. Wah, bahkan ini koruptor-koruptor ya, seperti zamannya sampai di koruptor Edi Tansil, walau sohbe ini ya, cina-cina yang dulu korupsi di Indonesia ini bermiljard-miljard, triliun-triliun untuk apa ini? Untuk sanggup di mana? Untuk di dunia saja? Ada? Yang aneh nih, biasanya orang itu paham punya duit 5 miliar itu ndak bisa habis untuk satu orang hidup di dunia ini betul gak? di apaan ada 5 miliar? di apaan? mau dipangan kabel tapi subhanallah kata gak puas gak puas beli untuk beli rumah rumahnya berapa? beli rumah 7 rumah yang ditidurin berapa? beli mobil berapa? beli mobil mobil mewah punya berapa mobil mewah? Punya tujuh, yang ditunggangi berapa? Satu balik-balik. Ya, Rezekinya itu sedikit, tapi nafsunya luar biasa segala macam ingin dimiliki. Ya, Paling sudah dimiliki. Kita sajalah, kita ini. Di rumah tangga kita, saya yakin ibu-ibu ini ya, saya yakin ibu-ibu ini punya panci gak mungkin satu. Betul bu? Apalagi di perumahan sini, punya panci tidak mungkin satu. Ada panci yang disimpan di almari-almari. Tidak -almari? pernah dipakai, sampai mati tidak pernah dipakai. Ya dah, Ada apa gitu pak? Banyak itu baru panci. dia. Ya. Saya so, beli panci. Waktu saya pergi ke Singapura, saya beli panci di Singapura. Terus ditaruh di kamar, dikunci, tidak perlu dipakai. Tidak ada manfaatnya, betul? Wah, segala macam. Itu lagi, mana? itu? Uh? sia. Ya, nafsuhnya terlalu besar padahal kemampuannya ini Cuma sedikit saja. Kita puasa, mudah-mudahan besok puasa ya. Kita puasa ini gambarannya. Begitu asar, uh, punya duit apalagi duitnya baru bayaran ini ya. Semua makanan mau dibeli. Yang kolak, yang bakso, sudah kolak ditambah kacang hijau, ditambah es campur tambah ini ya sabar, kusak meja ini penuh dengan buko, Makanan buka puasa. kenyataannya dimakan berapa, Pak? Titi wis war Kadang-kadang saya buang-buang, subuh so, dibuang. Ya, itu kita rakus di dalam keduniaan. Begitulah. Katakan, sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia wa tadzarunal akhirat dan meninggalkan kehidupan akhirat. <tuh> hal yang pasti kehidupan lama, kehidupan akhirat kamu tinggalkan. Kamu malas beribadah, ya Malas mencari hal-hal yang menambah pahala. Kalau dihitung-hitung kehidupan kita 24 jam, banyak mana kita ini beribadah kepada Allah dengan tidak beribadah. Jadi ayat yang dibaca oleh apa? oleh Akhinasulkon tadi Wahai kolak tuljin, nawait insyaillah liam butun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembahku, kata Allah. Hanya menyembah Allah kita diciptakan. Kenyataannya ibadah kita ini berapa banyak dengan nganggurnya kita? Tanggul itu tidak mengurusi ibadah. Coba, sobo kita bangun berapa waktu solat subuh kita? <tuh> Solatnya berapa waktu? surat subuh 5 menit 10 menit seberapa jam kita tambahin lah setengah jam dengan wiridnya ya, setengah jam dengan wiridnya alhamdulillah masya Allah setengah jam dengan wiridnya itu masya Allah. abis itu kemana kita? melangkah ke kamar mandi mandi, makan urusan apa ini? urusan dunia, ya enggak. bakar kerja, kan gitu kan? Ya, yang pesawat-pesawat murusi apa? Ngurusi padi, kan gitu kan? ke kantor-ke kantor, sampai ke uhur. Tadi sudah setengah jam uhur, berapa lama pak? sholat uhur, berapa lama? sebut setengah jam lagi sudah satu jam ya, habis itu bah, habis itu kerja lagi sampai asar asar berapa lama? ya kalau sholat setiap sholat kita anggap setengah jaman kali lima, berarti cuma dua jam setengah sakwiletnya lagi, huwi disebut empat jam empat jam, yang 20 jam itu apa? 20 jam untuk nganggur, sama untuk tidur, Pak. Itu kehidupan kita. Yang 4 jam, buah anak. Ya, padahal hidup kita. Sekarang, jenangkan usia berapa, Pak? Yang sepuluh. Usia berapa, jenangkan? 67. Mulai dari lahir sampai 67. Kalau dihitung, biasanya banyak panas nganggurnya ke ibadah dengan ibadah. Semoga itulah kehidupan kita. Ya. Eh, apa dosa ruma Hakikatnya oh, kalian itu meninggalkan akhirat. Padahal umat Islam atau orang-orang yang apa ya? terbuka hatinya. Itu kalau ditanya sadar. Hidup berapa lama sih di dunia ini? Mayoritas ya kalau ikut ikut umur nabi 64 63 64, Bapak ini enggak kelebihan. Kalau zaman kita lengkap 70, 71, 75 mati sudah. Tapi itu ke mana? Kehidupan akhirat. Berapa tahun di akhirat? Selama-lamanya. Cuma persiapan kita untuk akhirat itu. Tidak nah, lucu ini. Sadar ini. Bila like, ngaji ini, ini, sadar. Betul Allah saja paling kelepak. Betul? Itulah kita. Wah, berpaksa ngaji. Katanya tanya, "Ustadz, sampean gimana? Podho ae podho menungsone aku ya doyan mangan podho ae." Ya ta, kita ini manusia kayak gitu. Wis pagi koyo iya-iya meneh menuju surga wis langsung. Begitu metu ke masjid Pak kita ini, Pak. Betul? Inilah manusia Baik, setelah berbicara tentang akhirat, bahwa kehidupan hakikatnya itu kelak bisu di akhirat maka di akhirat dibagi menjadi dua orang-orang yang senang yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah orang-orang yang ahli ibadah dan yang tidak senang adalah orang-orang yang kafir kepada Allah atau ahli maksiat kepada Allah itu sudah pasti ya kehidupan di dunia ada dua orang muslim atau muslim mukmin dan juga orang yang kafir maka urusan muslim mukmin dan kafir ini dibawa ke akhirat Maka dikatakan ujui yau ma'idin al wajah-wajah orang-orang mukmin, wajah-wajah orang-orang mukmin, orang-orang yang baik, orang-orang yang ali ibadah itu pada hari itu di akhirat nanti akan berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila robiha al Karena kepada Tuhan nyala mereka akan melihat, yaitu mereka akan bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan senang eh, orang yang ahli ibadah orang yang soleh, orang yang senang berbuat kebaikan maka ada jaminan masuk surga dan orang yang masuk surga itu diberi kesempatan untuk ziarah melihat Allah SWT ya tentu tingkatan di surga bermacam-macam ya saya gambarkan orang masuk surga itu kalau di dunia itu ibarat orang main ke te tempat rekreasi, Pak. Di Malang ini ada tempat rekreasi mana ya yang kira-kira agak terkenal? Jatim Parko, Jatim Parko rekreasi Malang agak terkenal Jatim Parko. Ah, ada anak yang satu namanya Salim, yang satu namanya Amin. Berteman akrab. ya Bertetangga. Salim. Bapaknya ini kaya. Amin cukupan. Bang. Bukan kaya. Salim sama Amin. Janjian mau pergi ke jatim pak. Ya sudah. Subhanallah. Salim disangi bapaknya. Untuk ke jatim pak. Uang 1 juta. Bang. Sedangkan Amin. Hanya buang. Hanya bawa uang seratus ribu. Sekarang masuk jatuh tempat berapa? 75 ya. Kurang lebih 75 lah kurang lebih. Maka nanti. Dua-duanya ini berangkatnya bareng. Sampai di pintu gerbang juga bareng. Beli karcis bareng. Betul? Beli karcis salem. Beli karcis 75. Si Amin beli karcis 75. 75. Masuklah berdua. Bersama sampai ke tempat mainan umum, apa ya mainan umum disitu ya? Sebut saja mainan yang umum itu melihat uh, apa ya? binatang-binatang yang ada di situ kayak ikan, kayak apa yang di luar itu ya. Bebas. Betul? Akhirnya dua-duanya haus. Beli makan sama es, harganya 25. Masuk di situ maka uangnya Amin habis uangnya Salim sisa berapa masih banyak 900 sekian selesai jalan-jalan berdua ini begitu ada mainan apa ya misalnya di situ seawood misalnya ya khusus untuk melihat ikan-ikan yang bagus-bagus Salim beli karcis soalnya karcisnya harganya 25 masuk seawood Masalah si Salim ini, melihat betapa banyaknya ikan-ikan yang bagus. Amin di mana? Di luar, melihat cuma dari luar. Tulisan kok, siwut selesai. Nginceng-nginceng kok, nginceng, tanunnya kurang lagi. Okay. Betul? Keluarlah Salim cerita. Ya, Mahmin, aduh yang namanya ikan piranha itu begini-begini. Si Amin cuma membayangkan saja. Dikira ikan piranda itu seperti iwak asin Dikira gitu bareng-barengnya. Karena tidak tahu. dia ya. Sudah jalan lagi. Ada bom-bom misalnya. Itu namanya Hana ya? Ayo. Katanya si Salim. Aku beli karges. Sebut saja 25 misalnya harganya. Si Amin. Ya weh. Aku juga melihatmu. Tinggal tepuk tangan. Toh, karena tidak punya duit. Si Amin menikmati. Ya tak? Nah, kalau semuanya itu permainan yang ada di sana Si bawa uang 1 juta Semuanya bisa dimainkan oleh si Salim Si Amin bagian apa? Nonton saja Jelas Begitu juga orang masuk surga Ada orang yang benar masuk surga Tapi cuma di pintu gerbangnya masuk Tapi tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas Di sana ada namanya Kusurun Min Zabarjat Kusur, apa kusur? Istana-istana menjabar dari batu-batu kualam indah yang luar biasa. Yang pahalanya banyak, samu banyak, sejuta tadi itu si salim besok bisa masuk. Kalau misalnya di dalam istana-istana itu ada tempat pemandian yang terdiri airnya. Air susu dengan air madu. Untuk mandinya, mandi madu itu ya. Eh makasi amin cuman lihat dok dari luar yaopo lem enak enak yaopo pokoknya enak tak dilatih wulak di dakon ngaplu al ngaplu dah Nga? ngaplu saja karena sanunya dak banyak karena ibadahnya ogah-ogahan malas beribadah jelas ngati demikian juga orang-orang yang soleh diberi kesempatan Karcis berapa ini? Karcis berlangganan setahun suntuk untuk apa? Untuk ziarah Nabi Muhammad. Sedangkan si Amin ya ya karena cuman sholatnya sekali-kali toh masuk surga, sekali ketemu Nabi Muhammad, mari ngono diajak aja. I Amin, mean, ziarah Nabi Muhammad. Maaf cak, ya, aku gak tui karcis. Betul. Nabi Muhammad tempatnya di surga yang paling tinggi sedangkan mereka si Amin di surga yang kelas TK paling rendah sendiri sekali diajak mungkin ketemu itu baru ketemu Nabi Muhammad bagaimana dengan ziarah kepada Allah Subhanahu Wataala eh bagaimana dengan ziarah kepada Allah Subhanahu Wataala orang-orang ulama-ulama awlia awlia para nabi selantiasa senantiasa berziarah melihat kepada Allah Subhanahu Wataala Sedangkan Amin yang tidak punya amal ibadah Ya cuman dengarkan kentuk cerita Rugi Betul? Betul? Seperti itulah bapak-bapak gambarannya bisa di akhirat Tergantung kita Kalau misalnya Kita bapaknya Amin Sama bapaknya Salim ini Berkompetisi Bekerja Sama-sama berhasil Kemudian si Salim diberi uang 1 juta. Si Amin diberi uang 1 juta. Apa yang terjadi? Mereka akan kompak. Betul? Betul? Kita gambarkan kita ini bapaknya Salim dan bapaknya Amin. Ya. Kalau kita malas, Ibadah kita malas, Maka anak-anak kita besok akan yang satu seneng. Yang satu tidak seneng. Begitu. Padahal yang berbusur go. Ya lah. Sudah masuk surga itu kan di dalam rumah yang surga macamnya halaman hidup kan gitu ya. Tapi rugi, jelas rugi nanti akan rugi kalau kita tidak banyak banyak beramal ibadah. Ya baik, jelas ya itu maksudnya. Baik. Itu keadaan orang beriman. Gimana dengan orang yang tidak beriman, orang kafir, orang ahli maksiat, wujud yaum idin basiroh dan wajah-wajah orang kafir juga orang-orang ahli maksiat pada hari itu muram durjana tazunmu ayyuf 'ala biha <coughs> mereka yakin bahwa ia akan ditimpa kepadanya petaka yang amat dahsyat yaitu di neraka di neraka itu berbeda dengan di surga di surga itu ada tingkat paling rendah ada tingkat paling tinggi, paling tinggi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling rendah adalah tempatnya orang yang asal masuk surga. Sedangkan di neraka, tingkat paling tinggi itu adalah tingkat yang dekat surga, lumayan. Lumayan. Tingkat yang paling tinggi di pintu alias di pepir, pepir sumur neraka itu yang paling ringan siksaannya. Sedangkan orang yang kafir dan orang yang munafik memusuhi Islam besok akan dikerak neraka paling dalam. Kira-kira? Ya? Jadi gambarannya ini, gambarannya ini ya, ada suatu tempat susun demikian, ya? yang atas ini surga, yang bawah neraka. Nah, di tengah-tengahnya ada garisan begitu. Gambarannya ya, ada garisan. Lo, surga yang paling nikmat adalah yang paling tinggi. Yang paling tidak enak adalah yang dekat dengan garisan nerakanya, tutupan neraka. Neraka yang paling ringan siksaannya adalah yang dekat dengan surga, dekat pintu ini. Ya. Sedangkan yang paling enggak enak di keraknya. Jelas ya? Saya gambarkan sekarang. Di mana kondisi orang yang paling ringan siksaannya di neraka, yang tempatnya paling atas, yang dekat dengan surga, mungkin masih kalau di surga ada orang bakar sate, mungkin orang yang neraka ini yang paling tinggi masih bisa mencium baunya satenya surga barangkali demikian ya gambarannya, jelas? Gimana? Diterangkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di situ ada batu-batu yang menempel di bibir-bibir neraka, ujung-ujung paling atas ada batu-batu. Siapa orang yang kakinya menginjak batu yang paling atas neraka yang paling ringan itu begitu kakinya menempel maka yang mendidih adalah otaknya. Kakinya menempel di neraka itu otaknya yang mendidih. Itulah siksa paling ringannya neraka. Di mana letaknya? Yaitu neraka yang paling atas yang dekat dengan pintu surga. Gimana kalau orang ditaruh di? Taruh di? Dasar neraka, keraknya neraka Jahannam Nah, Udumillah ini Jelas? Itu dikatakan Ujuhu yawmai dimbasiroh Dan wajah-wajah orang-orang kafir pada hari itu Di akhirat nanti Muram durjana Tadunnu ayyuf ala biha faqiroh Mereka yakin Bahwa mereka akan ditimpa kepadanya malapetaka yang amat dahsyat bapak bapak dan ibu-ibu yang berada ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengingatkan kita bisa memberikan motivasi kita agar kita benar-benar ingin menjadi penduduk surga syukur-syukur kita diberi surga yang tinggi surga yang dekat dengan nabi muhammad surga yang dekat dengan para aulia, surga yang dekat dengan para ulama surga yang dekat dengan orang-orang soleh ya. dan tetap masuk surga minimal kita bisa masuk surga di pintunya tapi itu rugi menurut kita ya Mudah-mudahan kita setingkat lebih baik daripada apa yang kita gambarkan tentang surga yang paling rendah tersebut, Allahumma. Amin. Mudah-mudahan kita keluarga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wataala dari api neraka. Sekalipun api neraka itu yang paling tinggi, yang paling ringan, yang paling dingin. Naudzubillahimin dzalik itu tetap panas, sangat panas sekali. Mudah-mudahan kita diselamatkannya, Allahumma. Amin. Barulah ini belajar dari ini yang kita saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum وأحبكم السلام عليكم ورحمة